Halo Pak Dibio Halo. i Ya halo Iya Menurut kami ya Pak ya Omongannya Pak Adis Baswedan itu benar 100% Karena apa?、Ya. Karena saya lihat bahwa SBY itu Lemah dalam manajemen keputusan、mm -hmm. Organisasi dalam hal ini Kemasyarakatan yang menuntaskan masalah-masalah Rakyat dan yang ketiga adalah Penegaan k hukumnya Jadi disini saya lihat SBY harus menuntut tuntas semua Seperti masalah terorisme dia udah bagus Sekarang masalah keuangan Dia harus menuntut tuntas misalnya バラスタミアンーバランパニアンターンタリー r ラ s タミアンタリーバ p カジャ o アタステサー、カマワニャディ n ンディリ、フュカンアタ e テサ m カマワ i ヤッキ p ロー、タティアスマナカ a ニャ、コラン、ジニンディアンティパティカタカン、フュカ i サーラン、ダビサーラン、ヤング、マンブニ t イ、パンペルカ a ニー、ミラン、y バディ、リバイパ、リマカ n g ディ k ュー、ヤ、サマシアンパト a ヤヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、s ヤ、ah、ヤ、ah ja <Iya. S 2> uh, uh,、ヤ <Okay. S 2>、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、n ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ、ヤ Jangan terlalu banyak, inilah p i d a t o segala macam. Apalagi ini dia punya term terakhir di ofis ya, itu lebih baik dia itu main tangan besi aja. Karena kita lihatlah sekarang, pejabat mana sih yang benar-benar bersih, toh sama saja. Apalagi skandal sentur ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang benar, kan nggak ada yang bisa jamin juga kalau misalnya nggak di bail out itu negara nggak hancur. Ya udah j a l a n i aja, jangan terlalu ini lah, jangan terlalu ini. Buktikan kalau dia itu militer kuat gitu loh Kita lebih mendambakan orang n y a tangan besi Karena negara Indonesia n gak g bisa dipimpin secara profesional kayak begini Yang l e m b e k l e m b e k itu n gak g bisa Belum bisa, rakyat belum ada kesadaran Tangan besi, yang penting jangan makan uang rakyat Yang penting jangan、uh, main yang terlalu kasar Tapi masih tangan besi, makasih Iya, terima kasih Pak Tommy Halo Pak Gilbert Halo Iya, silahkan ikan komentar a d a Pak saya, saya rasa Pak s b y sudah cukup bagus ya yang saya mau kritik hanya satu itu orang-orang dekatnya dia itu contohnya seperti yang bernama Ramadan Bohan itu、Soalnya、kelihatan itu tinggal lakunya tidak terpuji ya dengan cara-cara seperti begitu tidak elegan dalam menghadapi masalah tentang buku ya jadi dalam hal ini saya rasa SBI sudah cukup bagus hanya orang terdekatnya a j a yang harus dipertimbangkan itu Karena、uh, dari orang terdekatnya ini Dia akan mendapat nilai yang sangat negatif ya Di mata masyarakat ya Jadi saya rasa gitu aja, terima kasih Iya, terima kasih Pak Gilbert Pak Amir s i l a k a n Ya, saya setuju sekali ya Jadi Pak s b y ini Sepintos itu seperti ingin memuaskan semua pihak Sedangkan namanya negara itu n gak g mungkin Pasti ada pihak yang harus ya setengah dikorbankan ya Dengan mempentingkan kepada rakyat Kalau dia harus memuaskan semua pihak ya saya kira Dia jadi penasihat aja gitu Nggak u s a y a presiden Terima kasih Iya terima kasih Pak Rudi silahkan Pemerintahan SBY ini Bagaikan n i l a setitik Rusak susu sebelang a a、ah, n i l a setitiknya itu Srimulyani membudiono Iya Terima kasih Pak Rudi ya Bu Ani silahkan Ya selamat siang. Siang. Ya kalau menurut saya、uh, apa ya SBY itu orangnya、uh, terlalu mencari、uh, apa nama image orangnya itu terlalu、uh, apa kalau orang, orang perempuan bilang mulutnya comel gitu ya comel itu jadi mengurusi yang enggak enggak g itu harusnya kan dia seorang presiden seorang kepala negara kan harus banyak dia harus bisa Me, me, memilah-milah mana yang harus dikomentari, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang enggak gitu loh.、Oh. Oke、okay, segitu aja. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Ani. Pak Andre, selamat sore. Selamat sore. Silakan p a、uh, Saya setuju seratus persen dengan Bung Anies. Karena memang dari lima tahun sebelumnya itu sudah d i k e t a k a n SD, tegas. Jadi ada segala sesuatu itu selalu dipermasalahkan, tapi rakyat nggak didahulukan. Jadi seperti untuk kasus sen Bang Sencuri atau apa, tiap hari diributkan itu mengenai Bang Sencuri-Bang Sencuri, tapi、uh, roda pemerintahnya nggak berjalan gitu. Demikian gitu, t e r i makasih. Terima kasih kembali. Pak Andre dan Pak Win, selamat sore. Selamat sore, Pak. Silakan, Pak Win. Selamat sore, Bu. Ya, silakan, Pak.、Uh, jadi sebenarnya、uh, Bang Sencuri ini nggak ada masalah, Bu. Itu tanggapi dari Anies Baswedan itu terlalu berlebihan. HBW itu tegas, tapi dalam hal tegas itu, beliau juga punya prinsip bahwa dia sebagai kepala negara tidak bisa berkomentar s e m b a r a n g a n Kalau dia berkomentar s e m b a r a n g a n nanti、uh, image itu akan ditanggapi oleh publik juga lain, Bu. Jadi saya kira dia sebagai negarawan yang besar, dia tahu menempatkan diri yang sebenarnya. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Win. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore, Bu. s i l a k a n saya, opini saya itu Pak Anies n gak g usah dikomentari bu itu baru rektor belum kelasnya dia m e n g o m e n t a r i presiden itu yang pertama, yang kedua dari pas MS, pas SN sendiri, saya pikir lebih bagus fokus ke hal-hal yang lebih positif itu aja komentar saya、ya. kembali ke Anda Pak Joni selamat sore シーラカンパジョン Uh, apa apa uh, yang dijalankan oleh pas SM ini acara-acara seperti ini ya Karena memang bangsa kita perlu, perlu dorongan lebih keras untuk menuju lebih bagus Nah, mengenai s b y saya memang setuju ya Kalau dilihat,、uh, dibandingkan dengan ibu Megawati aja masih kurang gagahnya di d a m Ya, mudah-mudahan dia bisa lebih gagah Dan kita tidak s e p u n g kiri itu Kalau ditanya ke semua orang, saya rasa masih, mas -masih kurang Dan terlalu banyak m e n g a d u ya Karena seorang pemimpin itu sebenarnya seorang kesatria itu nggak perlu mengadu Dia harus siap menerima resikonya, bahkan m a n t i sekalipun, ya bukan seperti seorang、uh, gentleman yang dalam arti ya, apa menjelaskan segala-galanya. Seorang kesatria itu nggak perlu b e r d b a t a n nggak perlu,、uh, nggak perlu dikasihan, jadi saya harap t r a d i n kita seperti itu ke depan. Terima kasih, kasih Mbak Joni, Pak Ari, selamat sore. Terima kasih, Pak. Sebenarnya dengan dukungan 60 persen ini udah luar biasa ya. Zaman hari gini dapat dukungan 60 persen itu udah bagus. Artinya apapun yang dilakukan SBY dengan tegak apapun juga rakyat pasti akan mendukung. Tapi sekarang kan dia masih ragu-ragu. Pengen juga lebih didukung lagi gitu. Dengan memelas ya. Dengan mengadu, difitnah dan lain sebagainya. Itu kan persoalan receh. Dia lebih suka ngurusin persoalan receh daripada yang besar-besar gitu. Urusan Bang Senturi, urusan yang lain-lain itu... penting, itu bagus ya untuk bangsa ini kalau n gak g ada kasus Bang Santuri ini, saya rasa listrik mungkin udah naik、ya. dan lain-lain udah naik jadi itu sebagai kontrol ya agar buktinya sekarang katanya listrik n gak g naik pun n gak g apa-apa kenapa juga mau dinaikin kan gitu gas gak naik pun sebenarnya n gak g apa-apa kenapa juga mau dinaikin jadi mesti harus、uh, kayak pas FM dan lain-lain itu harus selalu mengontrol agar SPC juga tahu bahwa a、uh, apa a a n n m y tindakannya tidak melenceng gitu ya パサントソ、スラマツォリースラマツォリースラケンタ。 Harusnya itu bisa diwakili oleh para menteri atau juru b i c a r a n y a gitu loh Bu. Saya pikir itu aja, thank you. Ya, terima kasih Pak Santoso, Pak Anto, s a m a sore. Selamat sore Bu. Ya. Nah, menurut saya, menurut Pak Anies itu sangat tepat sekali ya. Kita memilih presiden itu supaya dia dapat melindungi warganya. Dan dia harus、uh, tegas ya. Dia gimana mau melindungi rakyatnya yang banyak kalau misalnya pemimpinnya lemah. Menurut saya itu. Oke, terima kasih. Ya, i m a Terima kasih Pak Anto, masih ada kesempatan untuk yang lainnya, silahkan 633-91-60, Pak Ahmad, selamat sore Ya, selamat sore Silahkan Ya, menurut saya memang itu sepertinya betul ya Kalau dulu itu kan ada JK, jadi JK bisa meng-cover、uh, k e l a m a a n k e l a m a a n Pak SB Tapi kalau sekarang itu kan、uh, Pak Butuh kayaknya tipikalnya、uh, kurang mantap atau kurang berani Jadi akhirnya ya begini gitu Nah, ini kalau keterusan sampai lima tahun seperti ini, wah, kita bisa keteter semua masalah, bisa t taut a u t a u t a n gitu, bisa h ancur-ancuran. h Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Ahmad, Pak Osman, selamat sore. s i l a k silakan. Ya, itu betul, seratus persen ya. Kita lihat, ya, di pemimpin itu salah satu fungsi utamanya dalam mengambil keputusan. Berapa banyak keputusan yang diambil SBY? Bisa dihitung dalam hal ini. 呃、uh, everybody, respect o r JK. So, we have to do this image. But, we r a v e to do this image. We a v e t do this image. We have to do this m a g e We have to do this image. We have t i i a g e、eh, have to do this image. w a v e to do t h i image. We a l e to i s m a itu ternyata terbukti sekarang gitu. Jadi general tapi k e r k a i t a n akan ya. Thank you. Ya terima kasih Pak Osman. enam tiga tiga sembilan satu enam puluh Mitra Bisnis masih kami buka. Pak Li selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak Li. Ya s t u dengan pendapatnya Anies w a s i e dan ya.、Uh, kalau ya karena dia itu kalau yang, yang dulu yang Apa, Presiden yang l a m p o l SPY yang sebelumnya d e n g a n JK dia kan g a k single majority ya. Sekarang udah majority ya kenapa takut gitu kan? Jadi ketegasan itu sebenarnya ya u d t u k itu t e g a s g a k masalah nggak ada yang ungdi a itu ini kok b u l a n menangnya? Itu yang heran itu ada ada apa ini sebenarnya kok kok kuasa ini? Apa di sekitarnya ada yang dirikuin itu? n g e a n a n g e r j a i itu. Betul itu, ya.、Yeah. Ya,、yeah, terima kasih.